Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Pemirsa Indosiar, hier in Anda berada Ibu-ibu, juga bapak studio. hadir di studio. Pagi hari ini, kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya Di Mamah Ya, pemirsa buat Anda yang di rumah pagi hari ini Anda bisa curhat langsung ke Mama Dede silakan. Anda bisa menghubungi nomor telepon di 56976809 untuk Jabodetabek. Di luar Jabodetabek silakan di 02156976809. Dan yang ingin curhat lewat Skype juga bisa di add saja ID kami di mamahaa.beraksi. Apa kabar Ibu-ibu? Baik. -ibu? Alhamdulillah sehat semua ya, Bu ya? Sehat. Ih, sudah makan? Ada yang belum, ada yang udah. Mungkin yang belum dimakan sama yang udah ya. Iya. Keluarga sehat bu di rumah? Bapaknya pada ikut nggak? Nggak. Nah, ya tema pagi hari ini biasanya sering terjadi antara ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Suka berantem nggak di sana di rumahnya? Suka? Suka. Suka kesel sama bapaknya? Suka. Suka ngerasa kok bapak begini bener. Ada aja kekurangannya. Suka mikir kayak gitu, bu? Iya. Ada yang iya, ada yang enggak. Ya, yang namanya manusia pasti jauh dari kesempurnaan, ya. Tapi minimal kita harus bisa mendekati kesempurnaan. Dan biasanya kekurangan-kekurangan itu bisa menjadi sumber dari percakapan dalam rumah tangga. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas seputar masalah tersebut. Kita akan ikuti Tausiah Mamah untuk tema kita memahami kekurangan pasangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala anbiya iwal mursalin wa ala alihi wasohbi ajma'in. Memahami kekurangan pasangan hidup. Orang yang punya pasangan harus sadar. Saya manusia, pasangan saya manusia. Rasul bersabda al-insan malu khotawan isyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Artinya gak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Semua manusia tanpa kecuali. Suami anda, anda pasti punya kekurangan. Bagaimana orang yang berumah tangga mengatasi kekurangan? Anda silakan lihat surat an ayat pertama. Ya ayyuhan nasuttaqurabbakumullazi halakum min nafsi wahiidah wa jawaz pasangan. Orang yang menikah dalam ayat ini oleh Allah dikatakan pasangan. Ibarat jalan kereta, sebelah dipasang, sebelah belum kereta udah bisa lewat belum? Belum. Ibarat giwang, sebelah dipasang Sebelah belum, udah cantik belum Dua-duanya dipasang Kereta bisa lewat Dua-duanya dipasang oleh seorang perempuan Baru kelihatan cantik Artinya sering Orang yang menikah Tidak Allah katakan Kepemilikan Tapi jawab pasangan Kalau kepemilikan perempuan rugi Contoh Saya bertemu ke rumah Abdel Di sugu hidah air sama Abdel Dicangkir Boleh diisi air putih. Teh manis, teh pahit, teh panas, teh dingin. Kopi pahit, kopi manis. Minuman apa saja. Boleh dipecahin, boleh dibuang. Boleh dilempar. Boleh kasih orang. Boleh digadein. Boleh taro lemari. Boleh taro digot. Boleh disiasiain. Kalo seorang perempuan. Begitu dinikahi oleh seorang laki-laki. Kau milikku. Aku milikmu. Oh. Boleh ditampok. Boleh digebuk. Mm. Boleh ditendang. Pa. Boleh dibuang. Boleh dikasih orang. Boleh digadein. Boleh dibayarin utang. Boleh dipinjemin. Rugi. Makanya Islam sangat sempurna. Orang yang menikah. Allah menyatakan jawaz pasangan. Saling. Saling mencintai. Saling tolong menolong. Saling bermusyawarah. Saling memaafkan. Kalau ada kesalahan. Anda lihat. Di dalam surat. Al-Baqarah 187 Hunna libasullakum Wa antum libasul hunna Istri, pakaian suami Suami, pakaian istri Apa fungsi pakaian? Banyak, satu Fungsi pakaian memberikan Pengaruh psikologis Bagi orang yang mengenakannya Anda lihat mentang-mentang Ke Maka kudungan buricak burinong Pede gue. Ayoin. Ayoin. Isorot Marwoto sama Bili. Silo men. Yakin. Yang ngantuk meluang kudungan lo Memberikan pengaruh psikologis. Yang kedua. Yang namanya pakaian pembeda antara orang kaya dengan orang miskin. Yang namanya pakaian pembeda antara pejabat dengan yang bukan yang namanya pakein ook. Menutupi kekurangan pemakein. Inilah yang Allah katakan. Hunna libasulat mumbuantum libasulat hunna. Orang punya panu di punggungnya. Telepak, segede telapak tangan. Dia pakai baju. Ibu tahu dia enggak panuan? Ada orang punya pitak di punggungnya gede. Bekas ketimpah, bukan kelapa. Misalnya. Eh, dia pakai baju. Ibu tahu enggak dia pitak? nggak ada orang kutilnya tujuh menjajar dia pakai baju ibu tahu nggak dia kutilnya tujuh nggak kenapa ada baju suami manusia biasa punya kelebihan kekurangan istri manusia biasa punya kelebihan kekurangan suam kelebihan suami menutupi kekurangan istri kelebihan istri menutupi kekurangan suami jangan membukaib pasangan anda selanjutnya apa Yang namanya Artinya apa? Suami istri ketika berhubungan badan Suami makai Milik istri Istri makai milik suami Benar apa benar? Saling menikmati Makanya Rasul mengajarkan Laki-laki cepat terangsang Cepat selesai Perempuan lambat terangsang Lambat selesai Hadis Nabi mengatakan Kalau kalian akan berhubungan badan Rangsang dulu istri Sampai bangkit birahinya, Baru mulai puaskan istri kalian Baru kalian melesaikan urusannya Jangan egois egoisnya laki-laki hmm. Hadis Nabi mengatakan seperti itu Nah Ini maksudnya apa Saling menutupi kekurangan pasangan Jangan Membukai pasangan Anda bayangkan Satu membuka Membukai diri sendiri aja dilarang Apalagi buka aib pasangan. Nggak boleh. Nabi mengatakan, siapa yang membuka aib, orang lain, aibnya dibuka oleh Allah. Anda kalau punya aib, mau dibuka, mau ditutup. Betul. Aneh, tapi nyata saat ini, banyak orang yang rumah tangga nulis di Facebook. Emang enak diselingkuhin. Buka aib, tahu. Orang yang nggak tahu jadi pada baca. Eh, kasian ya lo. Lakinya selingkuh. Tuh. Emang enak. Nggak perlu buka aib kita. Buka aib diri sendiri aja nggak boleh. Apalagi buka aib pasangan. Ibarat menepuk aib di dulang. Pra! Bebalik muka kita yang kecipratan. Jadi artinya kita oleh Allah dan Rasulullah diperintahkan. nutup aib diri sendiri. Menutupi aib pasangan kita. Menutupi aib orang lain. Kalau pengen diawil air, aib dia ditutup oleh Allah. Apalagi kalau curhat jangan kepada sembaya, sembarang orang, curhatlah kepada Allah. Kalau bisa, kalau tidak bisa sangat ngeganjal, curhatlah kepada manusia. Orang yang ketiga dengan dua syarat bisa menyimpan rahasia saya, bisa mengurai masalah saya. Jangan sembarang ngomong. Nih mak kadang-kadang biarin dia yang penting hati gue lo gak bak jangan mau siapa siapa. Wah uh, sembrat masalah. Blah, blah. Jangan ngomong siapa-siapa ya. Jangan ngomong siapa-siapa ya. Akhirnya dia yang bilang. Jangan ngomong siapa-siapa. CRW diajak ngomong sama dia. Dia buka im sendiri. Ini yang tidak isekio Allah. Kalau Anda akan curhat kepada orang. syaratnya dua. Bisa mengurai masalah kita. Bisa menyimpan rahasia kita. Jangan curhat sama orang yang mulutnya ember. Karena itu merupakan senjata buat mereka. Untuk menghancurkan diri kita. Boleh jadi sekarang mereka sahabatan sama kita. Suatu saat yang namanya manusia musuh sama kita. Dikorek semua kesalahan kita. Diaur-aur sama orang. Apakah tidak malu? Jaga. Jangan membuka kekurangan diri kita. Kekurangan pasangan kita. Agar kekurangan kita yang melahir ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. ya pemirsa, itu dia tausiah Mama untuk tema kita pagi hari ini memahami kekurangan pasangan hidup. Ada yang di rumah silakan bisa curhat pagi hari ini langsung ke Mama Dede. Tinggal menghubungi nomor telepon 56976809 untuk yang Jabodetabek. Di luar Jabodetabek bisa menghubungi 021 Dan bisa juga curhat melalui Skype. Lihat saja ID kami di mamahaa.peraksi. Sekarang kita harus break sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Mamah dan A. Beraksi Bersama! Ayo! Sedih Sehat Terawa!